la tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsza waalaikumsza waalaikumsza waalaikumsza waalaikumsza waalaikumsza Jamaah Oh Jamaah Alhamdu Alhamdu dillahi rabbil alamin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala syydina muhammadin ila ziitan watan halu bilka wa tanpar jubil qura wa tukda bila wa wateim wa wa amma baat jama'ah oh jama'ah alhamdu betapa nikmat hidup ini Karena kita memiliki satu hadiah dari Allah dengan adanya istirahat. Istirahat yang paling hebat adalah tidur. Dan semua orang pasti merasakan yang namanya tidur. Bahkan ada orang banyak sekali tidurnya. Makanya tema kita kali ini akan kita bahas tentang tidur. Apa itu tidur? Bagaimana itu tidur? Apa itu tidur? Tidur. Tidur adalah istirahat yang paling sempurna Tubuh ini beraktivitas, Maka dia butuh istirahat Butuh is istirahat Tapi dalam bentuk istirahat ini Harus diperhatikan Karena agama dengan mendetal Mendetal Mengatur tentang tidur itu Sebaik-baik tidur Adalah di malam hari Dan paling bagusnya tidur Hanya batasnya 8 jam Orang yang lama tidur Bisa mengakibatkan terjadinya kematian Kenapa bisa? Bayangkan kalau terjadi gempa Baru dia masih tidur <todoh> Apa bedanya dia dengan lemari? <todoh> Betul tidak? Dan menarik sekali Karena persoalan tidur ini, kita akan bersama dengan seorang gadis cantik jelita Dia adalah Ilut Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Nikmat tidurnya? Alhamdulillah tadi malam nikmat tidurnya Wow <laughs> Pak Ustaz, tapi aku mau nanya nih Apa? Boleh ya? Boleh uh, kalau kita kan sebagai pekerja seni tidurnya itu nggak menentu Pak Ustaz. Oh, mau tahu? Mau tahu? Mau. kita akan bahas sebentar. Oh, ya, ya, ya. Bagaimana itu lamanya tidur? Oke, okay? okay, kita malu. sapa dulu yang di sebelah kiri oh, kita. Iya boleh Pak Ustaz. Tuh, ada orang dari Makassar jauh-jauh. <laughs> Sama Jeki. Bagaimana ya, ya. Kareba? Baji-baji Pak Ustaz. Ah, alhamdulillah Rio ya. Iya, alhamdulillah. Siapa bulan makirin nih? Talu bulan. Baik, Rio bagaimana ya. perasaan tidur? Uh, tadi malam, asik, tidur asik malam. tidurnya jamaah oh jamaah masih berkaitan dengan tidur iman al-gazali membagi tiga waktunya Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita Bagi tiga 8 jam untuk Allah 8 jam untuk tubuh Dan 8 jam untuk sesama 8 jam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah 8 jam untuk mencari nafkah Dan 8 jam untuk istirahatnya tubuh ini Jamaah Oh jamaah Banyak yang kita akan angkat Tapi ingat Persoalan tidur itu Disikulah setan bermain dalam tidur Orang tidur itu akan diikat oleh setan Dengan tiga ikatan Pada saat dia terbangun Maka terbukalah satu ikatannya Dan ketika dia beruduh Maka terbuka satu ikatan Dan ketika dia salat Maka terbukalah ikatan terakhir Jadi orang yang maaf Jamaah Oh jamaah Jadi orang yang bangun Tidak salat Maka dia masih terikat Dalam hidupnya Masih diikat oleh setan Dengan dua ikatan Jadi hati-hati Iya ada apa ilut Uh, kalau sumama ada tuh yang tidur terus mm -hmm. kayak ketindihan gitu ketindihan itu apa karena memang kita tidurnya nggak lupa baca doa yeah. atau di, apa ada setan yang <laughs> ada setan yang menindi <laughs> jahat banget itu setan ilut kok ditindis <laughs> baik berkenaan dengan apakah orang yang ketindisan adakah tidur ketindisan Apa penyebab orang ketindisan? Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang lewat ini, jamaah.